Ne da bo jih Kajan duaj cari Kanan, kiri, kanan, Wow, mantap, kasih, kasih dulu tepuk tangannya mana untuk nyumpal apa?